Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Lihada Wama Kunna Lina Tadiya Lawla Anhadana Allah Wa ashadu Anla Ilaha Illallah Wahdahu Lashyarikalah Iqraran Bihi wa tauhidan. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar fillah azanillahu wa yakum baik para hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung baik ikhwan-ikhwannya yang sudah duduk dengan rapi dan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 Karena melakukan maksiat dan dosa-dosa Serta poin terakhir yang sudah kita bahas adalah An-Nafsul Ammarotu Bisu Nafsul Ammaroh, jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan Itu empat penyebab eksternal dari turunnya iman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 Adapun makna mengikuti langkah setan dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab yang kemarin kita bahas tapi pembahasannya belum sampai pada poin ini Ighathatul Lahafan Ighathatul Lahafan ini berbicara di bab awal tentang persiapan hati dan jiwa kita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 Jelek, baik pikiran ini berupa rencana untuk melakukan sebuah keburukan, dosa, maksiat ataupun sebuah pemikiran atau pemahaman yang sesat. Seperti umpamanya Nabi seseorang menjelaskan, setan akan memunculkan pertanyaan dalam dirimu dari mana kamu berasal.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 Pertanyaan ini tidak bisa dijawab karena pertanyaannya yang salah Siapapun yang disodori pertanyaan ini tidak akan bisa jawab. Tapi ini pertanyaan dilontarkan sekedar untuk mengguncangkan akidah kaum muslimin Dia menyatakan Allah Maha Kuasa tidak? Ya ada tidak sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Tidak ada ya semua bisa dilakukan oleh Allah Sampai di sini benar nggak? Benar. Muncul pertanyaan, bisa nggak Allah menciptakan sebuah buat besar, saking besarnya Allah sendiri nggak bisa ngangkat. Coba gimana jawabnya? Dijawab, ya bisa. Berarti Allah lemah karena nggak bisa ngangkat, berarti itu. Kalau dijawab bisa dong, ya.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 Walaupun, walaupun sebagian ulama menyatakan tidak berdosa apabila kita hui menguap itu sampai mengeluarkan suara hui, tapi minimal memberikan kesenangan kepada musuh nyata kita. Tahan, jangan sampai bersuara. Ya, itu diantara mengikuti langkah-langkah setan yaitu melakukan perbuatan yang membuat setan itu bisa senang. Ya? Dan poin yang berikutnya mengikuti langkah setan adalah menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat setan sedih.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 Adakah perkara atau amalan atau perbuatan yang membuat setan ini takut, setan itu menangis? Ya ada. Jelas yang membuat setan itu takut dan seterusnya kita berpikir, kita baca Al-Quran, kita bertauhid, kita ibadah, kita beramal soleh, ya membuat mereka sedih dan murka. Nah, salah satu yang bisa membuat setan menangis adalah Lakukan sujud di lawa ketika kita membaca ayat sajrah. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Syaitan itu bisa menangis karena hal itu. Sebagaimana penjelasan dari Nabi SAW apabila seorang hamba membaca ayat sajrah. Lalu dia sujud, syaitan melihat. Lalu menangis. Lalu mereka berkata.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 Ini mah baik, ini mah bahagir, ini mah bersahabat dengan kita. Ingat, ingat, ingat. Bahawa bahagirnya syaitan itu strategi dia untuk menjurumuskan kita ke dalam neraka syair.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 Eh Ahwat, iya Iwan mundur lagi Ahwat-Ahwat <tik> sudah penuh di belakang Kasian, sudah telat, tidak ada tempat lagi Kasih tempat, Ahwat maju ke depannya Jadi perlakukan dia sebagai musuh Karena apa? Innamah ia hizbahuliyaku namin ashabis sair. Syetan itu hanyalah akan mengajak, mencermuskan pengikutnya ke dalam neraka sair. Baiknya syetan taktik, strategi, bujukan agar kita masuk ke dalam jebakannya, lalu digiring untuk dihempaskan ke dalam neraka sair. Itu penderitaan yang abadi. Yang kedahsyatan siksanya tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di alam dunia ini. Bagaimana caranya setan mengajak atau menjurumuskan pengikutnya ke dalam neraka syair? Diperintahkannya untuk berbuat fasyad dan munkar. Allah tadi menyatakan dalam surah an Nur 21, puluh satu, fa'inna hu bil fasyad wal munkar karena sungguhnya setan itu merintahkan kepada fasyad dan munkar.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 Salah satu di antara batu loncatan setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka Sa'ir. Kalau sudah fasik, sudah mungkar, maka kalau mati dalam keadaan demikian dan tidak sempat tobat sebelum matinya, dia akan menjadi penghuni neraka Sa'ir. Dalam surah Yusuf ayat yang kelima, Allah pun menyatakan Inna syaitona lil insani adu um mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Salah satu di antara strategi setan adalah membuat manusia lupa. Sebagaimana surah Al-Mujadilah ayat yang ke-9, Allah berfirman, Istahwada alaihimu syaitan, fa'ansahum dhikrallah. Ula'ika hizbus ala ala'inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka dikuasai oleh syaitan. Lalu syaitan membuat mereka lupa terhadap dzikrullah.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 Siapa yang membuat dia lupa? Ya, setan. La datulohi Ya. Atau lupa dari kebaikan, seperti lupa di dalam solat, lupa jumlah rokaat, lupa tidak duduk tahiyat awal, lupa kelebihan atau kekurangan rokaat, kemudian salam dan seterusnya. Ini lupa dari kebaikan, walaupun lupa dari kebaikan itu tidak madharat. Karena apa? Karena kita memiliki syariat sujud sahwi setelahnya. Dia menjadi tertutupi kesalahan dan kekurangannya dan tidak dianggap rusak. Dan lupa seperti ini pun pernah dilakukan atau teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian melahirkan syariat sujud sahwi. Pernah Nabi Musa AS berangkat mengendarai perahu ke lautan untuk bertemu dengan Nabi siapa? Hildir. Dia ditemani oleh seseorang nama Yusha bin Nun. Ketika Nabi Allah Musa AS merasakan kantuk.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 Dia bisa berbuat dolim. Dia berbis, bu, bi, bisa berbuat apa saja untuk menguntungkan dirinya. Kalau agama gak dipakai. Jadi orang yang mengatakan jangan kaitkan ini dengan agama. Jangan pakai agama kesini. Jangan bawa-bawa agama kesini. Dia memahami agama secara parsial. Hanya sebagian kecil. Hanya di bidang tertentu agama dipakai. Di masjid, dia agama dipakai. Di luar masjid sudah gak ada lagi agama dalam dirinya.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 Agama kita ini Mengatur seluruh aspek Kehidupan manusia Ke WC juga agama dipakai ya. Mana bagian agama yang dipakai Ketika ke WC Ada doa ketika masuk dan keluar Ada adab ketika masuk Didahulukan kaki yang Kiri, gak boleh yang kanan Atau cabrek begitu gak boleh Cabrek itu dua-duanya loncat Bareng itu. Gitu ya. Di dalam WC-nya enggak boleh menghadap membelakangi kiblat, enggak ngomong, jangan ngaji juga di sana. Muroja' Al-Qur'an di WC sambil ngeden enggak boleh. Agama wajib dipakai ke WC. Agama wajib dipakai ke pasar ke manapun. Agama menjadi landasan dari semua tindakan dan amal perbuatan kita. Baru aman.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 Lupa secara global, secara umum maknanya lupa akan tujuan hidup dia di dunia ini. Kata Allah azza wajalla ulai kahizbush syaitan, mereka itulah golongan syaitan, mereka itulah parti syaitan. Istilah parti syaitan ini Al Quran Hizbus syaitan hizab itu apa? Parti golongan. Ulaike hizbul syaitan. Alaa, inna hizb syaitan, humul Dan ingatlah Partai parti syaitan atau golongan syaitan itulah yang pasti akan rugi. Itulah dua jenis kelupaan. Semoga Allah Azza Wajalla tidak melupakan kita dari tujuan hidup pokok kita di alam dunia, yaitu untuk apa? Untuk ibadah. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَأْخُذَ حَذْرَهُ مِنْ هَذَا الْعَذُوِ الَّذِي قَدْ أَبَانَ عَدَاوَتَهُ مِنْ زَمَنِ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَمُ وَقَدْ بَذَلَ أُمْرَهُ وَنَفْسَهُ فِي فَسَدِ أَحْوَالِ بَنِ أَدَمِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَلَى بِالْحَذَرْ مِن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 وَيَأْتِيهِمْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَسَبِيلٍ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا أَقُودَنَّ لَهُمْ سِرَاطَةَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا أَتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَهَذَرَنَ اللَّهُ Azza wajalla min mutabatihi wa amarana bi muadathihi wa muhalafatihi. Fakal Subhanah Inna Syaitan Alakum Adoun. Fatakhidhu Adua. Wakalayya Bani Adam. La yaftinan Nukum Syaitan. Kama A'hraj Aba'wain Kuma Aljannah. Wa'akhbaru bi masna' bi Aba'wina. Tahdiran Lanna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 Terus akhirnya setting selama ngaji, ya. Ada yang begitu mungkin ada. Kalau ikhwan enggak saya lihat. Ada tapi enggak kelihatan. <laughs> Wallahu alam. Ahwat aman. Karena enggak kelihatan. Pokoknya setan duduk di sana. Lah, mereka duduk dari jalan shirotol mustaqim.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 Laak mudan nahum syarat rokal mustaqim. Aku akan duduk-duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, yang lurus. Thumma laatiannahum. Coba bayangkan. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka. Asalnya ati atau yati untuk anak. Jadi ati.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 Mimbaini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. mereka Wa la tajidu aksharahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka itu bersyukur. Sebagian besar mereka kufur. Tidak bersyukur kepada Allah SWT. Akibat apa? Gangguan setan. Lihat, setan itu tidak hanya duduk menghalangi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 Allah pun telah mewanti-wanti kita untuk mengikuti syaitan dan memerintahkan kita memusuhi dan menyelisihi syaitan. Allah berfirman. Inna syaitan alaikum aduun fatakhduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu maka jadikan dia se sebagai musuh. Lalu Allah mewanti-wanti: Ya bani Adam, la yaf.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 Salah satu makna fitnah adalah terjerumusnya ke dalam maksiat, kedustaan, kemunafikan dan kemaksiatan. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Al Karim, Yunadunahum alam nakum maahu alam nakum maakum alam nakum maakum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum.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 Maka orang-orang munafik ingin nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin. Allah menyatakan Yauma tharal mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim. Wabi aimanihim. Engkau lihat nanti di akhirat orang-orang mukmin itu dan mukminat yas'a nuruhum Cahaya mereka itu terang benerang di depan mereka dan di kanan mereka. Ayat berikutnya: Yaaum yaqoolul munafiqoon wal munafiqat lil ladzina amanun zurna nakk tabis bil nulikum. Qila rjuum Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang mukmin: Tunggu. Kami ikut nebeng kepada cahayamu. Mau nebeng tu, karena terang orang mukmin di akhirat. Qiyalaruji'um wara'akum tapi dikatakan kamu kembali ke belakang. Faltamisunuro, cari cahayamu untuk dirimu sendiri, jangan nebeng ke orang mukmin. Oleh orang mukmin diusir. Ayat berikutnya lagi. Yunadunahum orang munafik itu teriak tu. Alamnakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama-sama kalian ketika di dunia? Dijawablah, Walakinakum fatantum angfusakum. Tapi kalian dulu ketika di dunia memfitnah diri-diri kalian sendiri. Fatantum angfusakum. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala,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 Itu pernyataan Imam Ibnu Katsir juga Imam Al-Bazdawi bahwa salah satu di antara makna fitnah adalah terjerumusnya orang ke dalam dosa dan permusuhan. Dan inilah fitnah yang dimaksud dalam surah Al-Araf 27 ya bani Adam la yaftinan nakumasy syaitan kama akhraja bawaykum minal jannah. Hai hey bani Adam jangan sampai kalian setan memfitnah kalian.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 Ingin masuk surga. Mungkin tidak. Mungkin nanti dengan tobat dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan putus asa. Aluh iya woy. Adam hanya dengan satu maksiat diusir dari surga. Saya entah berapa juta maksiat. ah, gak ada harapan deh. Hopeless akhirnya. <tid> tidak ada apa? Tidak ada pengharapan bisa masuk surga. Akhirnya yaudahlah.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 Fainahu yufsiduh aalika fasadan yasumu tadarakuhu, walyulqi ilaika anwa al wasais walafkar al mudhra, walyahulu binak wabina fikri fi ma yinfak, wa anta al lazi antahu al nafsik bitemkinihi fi qalbiq wa khawatirik, fimalakah aalaik.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 Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Lalu beliau memberikan perumpamaan gambaran antara kita dengan setan. Kata beliau, wa idza aradta lidzalik mithalan mutabiqa. Kalau engkau ingin ya memperoleh gambaran yang tepat tentang posisimu dan posisi setan adalah seperti seekor anjing yang sangat sangat sangat lapar.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 Wa anta tajzaruhu watasiho alai. Kamu mengusir dia dan berteriak, pergi kamu. Khusus kadang-kadang ambil batu di balai balerung. Dia pergi enggak? Enggak. Karena dia sangat lapar dan menginginkan daging yang ada di tangan kita. Ya, itu setan. Perumpamaan setan. Setan diusir bagaimanapun, enggak akan pergi dari kita. Ketika kita lempar situ anjing.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 Afwan Ustaz tadi surah Al-Mujadilah ayat 19 bukan 9 Saya ngomong 9 ya Afwan kalau begitu saya salah Di sini tertulisnya 19 Ketika melihat tadi ya 19 Rara sana 19 Keceletot ya tapi syukran ya sudah diingatkan Jangan ada lagi yang bertanya Ini sudah terlalu banyak pertanyaan Waktunya sedikit Al-Mujadilah ayat 19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 Karena sedih terlalu banyak dosa Akhirnya dia malas ibadah Akhirnya putus asa Karena besarnya dosa Kayaknya tidak diampuni lagi lah Akhirnya kepalang Sudah tanggung Kagok borontok belang belangngus Gitu ya Kagok basah jibrungus Apa artinya Ya sudah terlanjur Berbuat banyak dosa lah Sekalian saja edan Kayak gitulah ya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 berdiri lagi terus bikin jamaah lagi itu mungkin yang dimaksud jamaah secara estafet. Enggak ada larangan. Hukum yang seperti ini diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan. Seperti Syekh bin Bas rahimahullahu taala, Syekh rahimahullahu taala membolehkan estafeta berjama berjamaah, berjamaah secara estafet berdasarkan keumuman hadis Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27. Bah, salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Makanya sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama lain menyatakan tidak boleh. Pertama karena tidak ada contoh yang kedua hadis tadi salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian itu hadis secara umum bukan kasus untuk estafeta berjamaah bahkan hadis yang ada menyatakan sunnahnya tidak estafet Nabi saw pernah masbuk dengan sahabat yang lain waktu salat subuh lihat ibu-ibu apa pastanya jawab ngobrol tuh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 Dan solat masing-masing dengan sahabat tadi dan hanya menambah satu rokaat. Hadis itu ada dalam kitab Sunan An Nasa'i. Oleh karena itu hadis yang ada menyatakan tidak ada estafeta berjamaah. Jadi tapi walhasil ikhtilaf di kalangan para ulama ada yang menyatakan ya boleh, ada yang menyatakan tidak. Kalau saya sendiri tidak. Kalau masbuk ada banyak orang sudah solat sendiri-sendiri aja.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 melahirkan pemikiran ashairah, lalu tobat lagi, kemudian menjadi pengikut akidah as-salah fusholih. Dan itu diralat di dalam kitab beliau, sebuah kitab yang berjudul al-ibnah an-usulidiana meralat pemikirannya yang dahulu. Tapi sayangnya pemikiran dahulunya menyebar, la ralatnya tidak terbaca oleh banyak orang kecuali segelintir orang, ya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 Pertanyaan masih banyak tapi waktunya tidak mencukupi kita persiapan wudhu dan lain-lain. Sholat kita jumpa lagi Senin yang akan datang, eh Selasa yang akan datang. Subhanakalaulahu bihamdik.